Mitra bisnis, untuk memastikan Multifinance menjalankan aturan minimum down payment untuk pembelian kendaraan bermotor, pemerintah akan memantau ketat dan melarang pemberian diskaun, cashback atau sejenisnya yang bisa mengurangkan jumlah minimal down payment. Jika melanggar, sanksinya bisa sampai pencabutan izin usaha. Ada komentar, pemerintah sebetulnya tidak perlu terlalu mengatur hal ini. Rasio kredit macet Multifinance per akhir tahun lalu juga hanyalah 1,3 persen. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Division Head Marketing FIF, Antoni Sastrojo Putro. Pak Antoni, apa komentar Anda? じゃあ、私たちは、私たちのとができ私たちの会社を紹介するこができます。私たちは、私たちの会社を紹介することができたちは、私たちの会社を紹介ることができます。私 a ちは、私たちることができちは、私たちの会社を紹介することができます。私たちは、私たちの会社を紹介ことは、私たちの会社を紹介することができまは、私の会社を紹介することができます。n たちは、私たちの会社 Nah, Fendi tinggal tanya,、uh, m u l t i f i n a n yang skala apa? Kalau multifinal yang skala besar, multifinal yang punya equity yang besar, terus punya operation yang baik, dan terus kemudian punya progress yang baik, punya prinsip l yang, yang cukup baik, kayak seperti FIA, gak masalah buat FIA. Ya, buat kita tuh, kita gak, gak, gak problem gitu loh. Makanya kita, kita lihat bahwa ya memang kita mesti support y a kita harus support. Berarti ada sesuatu yang m e s i i dikerjain kan gitu kan. Memang persaingannya jadi berat, y a Tapi itu persaingan bagian dari bisnis. Nah, kalau yang multifinance yang mungkin skalanya baru tumbuh, nah mereka kan sangat berdampak sekali. Tapi kalau terus-terusan d o w n payment yang sangat rendah sekali, dari prinsip k e h a t i h a t i a n ya memang udah jauh. Di bawah itu kan, kalau untuk sepeda motor, loh, untuk roda dua ya. Untuk roda empat kan? Pada umumnya sekarang kan down payment kan cukup tinggi kan gitu kan. Tidak seperti di roda dua kan gitu kan. Ya memang sih kalau secara industri dampaknya akan luas sekali. Itu berdampak terhadap misalnya industri kendaraan itu sendiri. Industri kendaraan sendiri kan padat karya kan gitu kan. Orang lihat seperti itu kan gitu kan. Kalau persaingan secara sehat atau tidak sehat, ya memang banyak sekali izin yang dikeluarkan, izin yang diterbitkan dan semua merasa mau survive ya pasti terjadi persaingan yang tidak sehat. フェのフェフェクトの Tapi khusus kan b a p a k p a k Merka kan mengaturkan finance company. Finance company sekarang kan udah berapa banyak kan gitu kan. Itu persaingan antara finance company itu menunjukkan kualitas finance company itu sendiri kan gitu kan. Kalau finance company itu m e n d a p e t rating yang baik, sehat, bertahan ya pasti lebih bertahan daripada yang yang company finance company yang baru muncul atau masih skala kecil atau apa kan gitu kan. Itu memang seperti faktor alami aja kan, kan gitu kan. Lalu, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan perusahaan multifinance untuk terus bertahan dalam menghadapi dampak dari kebijakan ini? Ya, kesehatan perusahaan itu sendiri yang mencerminkan bahwa dia mampu bertahan atau enggak kan itu ya. Kesehatan daripada finance company, ya tata kelola dia sendiri kan, o p e r a t i o n y a itu baik kan gitu kan. Kalau o p e r a t i o n baik, marketing baik, sumber dananya dia ada. pasti orang nyari dong kan gitu kan walaupun misalnya dengan DP yang tadi dibanting, bunga murah terus tapi operasi yang gak ada kontinuitasi orang bekerja kan n gak g bisa kan orang namanya usaha kan harus ada kontinuitasnya itu, kalau perusahaan yang besar itu u u n t kontinuitasnya k kan berlanjut ya pasti dipilih orang kan gitu kan tapi sebenarnya, apa harapan pengusaha terkait diterapkannya kebijakan ini? nah harapan kita, kita pernah ungkapkan ke, ke, waktu di forum situ, bahwa dilihat lah NPL dari perusahaan tersebut kan gitu kan, NPL perusahaan tersebut itu sangat riskan makanya itu mereka yang tidak boleh menjalankan kan gitu kan tapi gak pernah diterima ya kalau dia sudah keluarin aturan ya kita mesti j a l a n a n mesti kita support, lah kalau buat khusus FIF sih, kita kelola operasional dengan MPL yang bagus dan kita punya rating yang bagus dan kita juga mendanai adalah c a r a bisnis, merek yang Khusus hanya satu merek, one brand Honda, bagus juga. Punya industri di pabrikan Honda juga yang satu related dengan holding company kita bagus. Ya, kita merasa bahwa kita tetap bisa survive. Penurunan ada, kan gitu kan. Tapi tidak, tidak sejauh yang kita bayangkan sekali gitu loh. Misalnya kayak FIF nih, tadinya kita punya target bahwa ダウニニニキタモグ、イギンムンチャパイ、サト1 0 0 0パ0 0サトジュタリマラトス、カニドゥガン、ナンデ e ナアンデアアト i ニニニ、モキンディタゲッキタキタコレクシー、サトジュタドゥガラトス、タピトチマシディアタサトジュタジュカリドゥガン。